A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Orang akan mudah beramal soleh Kalau amal solehnya itu didasari atas kecintaan kepada akhirat Tapi akan terasa sangat berat beramal soleh kalau amal solehnya itu didasari atas hitung-hitungan dunia. Jadi anak kita kalau disuruh sholat berat mungkin dia belum faham tentang nikmatnya akhirat. Dan bahayanya juga akhirat bagi orang yang sholat dan yang meninggalkan sholat. Sehingga perlu kita tanamkan sampai menjadi perasaan dan keyakinan dalam hati keluarga kita. Dalam hati kita masing-masing. Bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat Dan itu konkret Bahwa kita yang di akhirat nanti adalah kita yang sekarang di dunia Bukan mimpi Bukan cuma ruh Cuma pindah tempat, pindah waktu, tapi diri kitanya sama Itu mirip seperti kalau kita sekarang pergi ke Mekah Tempatnya berubah Waktunya berubah, tapi diri kitanya masih sama. Memori kita masih terbawa, sehingga kita masih ingat dengan keluarga kita di kampung, kita kangen dengan mereka, kita telepon mereka, hanya pindah tempat saja. Yang mungkin waktunya berubah sedikit, berbeda 4 jam. Kalau di sini sudah siang, di sana mungkin masih pagi. Berubah waktu, berubah tempat, tetapi diri kita sama, tidak ada yang berubah. Begitu juga akhirat. Hanya berubah tempat Namanya bukan lagi dunia tetapi akhirat Berubah waktu Bukan lagi 24 jam dalam sehari Tetapi se siangnya selama-lamanya Cuman diri kita Itu sama persis Tidak ada yang berubah kecuali Karena amal-amal kita Berubah menjadi lebih baik Fisik kita karena amal soleh kita Atau berubah menjadi buruk fisik kita Karena amal dosa-dosa kita Tapi diri kita masih sama Sehingga di dalam Al-Quran, di banyak ayat disebutkan tentang bagaimana nanti di akhirat orang itu memorinya, hafalannya tuh masih kebawa dengan apa yang terjadi di dunia. Banyak ayatnya, salah satunya adalah yang paling mungkin populer itu di surat Al-Baqarah. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوب به متشابها Setiap kali mereka dikasih buah-buahan di dalam surga Mereka bilang ini seperti buah-buahan yang kita makan di dunia Berarti memorinya masih sama Dia masih ingat buah pisang yang dia makan di dunia Karena di surga juga ada buah pisang Korma yang dia makan di bulan Ramadan selama di dunia Karena di surga juga ada korma Delima yang dia makan apalagi kalau lagi pulang umroh Di surga juga ada delima Cuma durian saja yang mungkin tidak ada ya. Beda, enggak disebutkan di Al-Quran. Allah Alam. Yang jelas, Dia akan membandingkan. Kullama rusyukumin hamin sama rotir rizkam kalu hazalaziruzukna min kub. Ini seperti buah yang kita makan di dunia. Wa utubih mutashabihah. Tetapi Allah tidak sama memberikan buah di surga dengan di dunia. Hanya mirip, tetapi rasanya jauh lebih nikmat. Ini artinya. Diri kita yang di akhirat nanti Sama dengan diri kita yang di dunia Bahkan di surat-surat yang lain Nanti kita akan membaca Kalimat-kalimat uh, saling menghujat Di padang mahsyar Wabarazu lillahi jami'a Faqala ddu'afa'u Lillazhin astakbaru Inna kunna lakum taba ahal antum mughnuna annana min adzabillahi min syai nanti di padang mahsyar para pengikut atau orang-orang yang, yang selama ini senantiasa ikut-ikutan akan berkata kepada idola-idola mereka, pemimpin-pemimpin mereka, orang yang mereka ikuti. Mereka berkata, "Dulu kami di dunia senantiasa mengikuti kalian." Maka bisakah hari ini Kalian menyelamatkan kami Berarti masih kenal dengan orang-orang Yang selama ini dia berinteraksi di dunia Nih anak-anak muda Kalau yang senang main sosial media Ada instagram Kita nge following nih Nge follow misalnya artis Nge follow selebriti, Nge follow orang-orang yang mungkin Kalau muslim masih Oke okay lah sekedar selaturahim tetapi ini jelas-jelas seorang artis Selebriti yang dia Citranya adalah citra kufur kepada Allah Banyak berbuat dosa Baik dosa yang diadegankan dalam film Atau dosa dalam kehidupan sehari-hari Begitu juga dengan statement-statement dia Kepada agama Allah Kita nge-follow dia Begitu dia nge-posting kita nge-like Kita ikut-ikutan meripost Kita ikut-ikutan gaya dia Kalau dia bikin begini kita begini juga kalau dia bikin gini kita satanik ikut-ikutan, kita pakai pakaian dengan simbol-simbol dia, following, kita ngikutin terus kepada apa yang dia lakukan. Nanti di akhirat semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita jadikan sebagai hujah. Inna kunna lakum tab'a. Al. Kami di dunia senantiasa nge-follow kalian kalau bahasa Instagram. Kami ini followers. Saya followers kamu, saya selalu nge-like apapun yang kamu posting. Saya selalu ikutin kamu dan seterusnya dan seterusnya. Saya pengen mirip dengan kamu gaya-gayanya. Falan tu mungkin naan namin azabillahi mensyai. Sekarang tolong kami dari azab Allah. Apa kata idola-idola itu? Sawaun علينا ajazina am sabarnah malana mim mahis. Nasib kita hari ini sama. Tidak ada bedanya antara followers dengan yang di-follow. Antara idola dengan para fans. Tidak ada bedanya. Nasib kita sawa un alaina. Mau kita mengeluh. Mau kita minta ampun. Mau kita bersabar. Mau kita sabat, tabah, rela. Malanami mahis. Kita tidak bisa lari dari azab Allah hari ini. Barulah saat itu mereka menyesal. Sudah mengikuti orang-orang ini. Ternyata memorinya masih kebawah. Masih kenal siapa aja yang berinteraksi Dengan dia di dunia Belum lagi nanti hadis-hadis Nabi tentang orang soleh Yang di pintu surga bertanya Tentang saudara yang dia cintai karena Allah di dunia Ya Rabbi Ketika orang soleh Mau masuk surga dia nanya di mana seorang Saudara yang saya cintai karena engkau Di dunia ya Allah Kata Allah dia Berada di pintu neraka Mau masuk neraka Kata orang sholat ini ya Allah Demi kasih sayangmu Izinkan saya menyelamatkan dia Karena sesungguhnya saya mencintai dia Karena engkau selama di dunia ya Allah Akhirnya Allah izinkan dia Menyelamatkan saudaranya Yang mau masuk neraka Yang tadi sudah dililit dengan rantai besi udah ngantri gitu Mau masuk neraka Tiba-tiba malaikat nanya Eh ini mas itu ya namanya Oh kok kenal Ya soalnya ada saudara kamu tuh Nungguin Akhirnya tiba-tiba dilepaskan rantai-rantainya Dia disuruh balik lagi Kamu gak jadi masuk neraka bebas Dia penasaran siapa yang menyelamatkan saya Siapa yang menyelamatkan saya Ternyata pas ketemu eh Kiai Fulan, Ustadz Fulan, Sheikh Fulan Hamba Allah Fulan yang solih Yang kita saling mencintai karena Allah Dan ternyata nanti di akhirat Dia ikut menyelamatkan kita dengan seizin Allah Ini artinya Memorinya masih kebawah sama kayak kapas kita umroh atau haji lagi tawaf ketemu teman. Cuma beda kloter. Beda maktab nih. Eh, haji juga ya kloter berapa misalnya? Embarkasi mana? Oh, saya dari Surabaya, saya dari Jakarta karena tinggalnya mungkin di Jakarta. Tapi ketemu atau bahkan bisa saling menolong. Saya terpisah dari grup. Ya udah ikut saya aja nanti saya anterin. Kenapa? Karena di Indonesia mereka saudaraan. Sampai di Mekah juga saudaraan. Kalau di Indonesia musuhan di Mekah juga, wah, oh, gua kerjain aja nih sekalian mumpung di sini ini. Kalau di Indonesia mungkin dia punya jabatan, nggak bisa ngerjain dia. Kalau di Arab mah sama aja, sawa alaina, sama saja nasib kita. mau jabatannya apa, mau dia aparat, mau dia pejabat, mau dia apapun, sawa alaina. Ini yang terjadi nanti di akhirat, sehingga kita yang sekarang dengan kita yang nanti hampir tidak ada yang berubah. Kecuali secara nasib berubah, nasib baik atau nasib buruk tergantung amal kita di dunia dan itu juga dengan seizin dan karidoan Allah Subhanahu Wataala.